Ma'asyur ulama' al-fudala Ma'asyur al-asatidha al-qurama Bapak-bapak, Ibu, Ibu Hadirin hadirat jamaah Salat Jum'at Di Masjid Hizbullah Yang dirahmati oleh Allah Alhamdulillah Sampai hari ini Allah masih berkenan untuk Memberikan Kesehatan bagi kita Sehingga kita dapat melaksanakan Rutinan itu kewajiban sholat jub'ad Kewajiban sholat maghrib Berjamaah Alhamdulillah kita bisa dilaksanakan di tempat yang sangat mulia ini Dan dirangkai dengan majis ta'lim Najiat yang sebagaimana biasanya saya membaca buku Risalah ahli sunnah wal jamaah karangan Habratu Syekh Tiyadiyashif Asyari sekarang sampai pada halaman ke-18 Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah SWT babnya Sebagaimana yang sebelumnya yaitu Kewajiban umat Islam untuk mencari ilmu pada sumber yang benar pada ulama yang kompeten di bidangnya Tidak asal ambil pelajaran dari setiap orang Atau segala macam orang tidak Tapi ada kriteria-kriteria Ulama yang memang dapat dipergunakan Sebagai panutan hidup Tentunya yang jelas adalah para ulama salaf Dan juga para ulama yang mengikuti Pendapat-pendapat para ulama salaf Walaupun ulama modern Tapi mengikuti berpegang teguh Dengan ajaran para ulama salaf Yang dikatakan para ulama salaf itu Kalau di dalam ilmu Usulul hadith Atau mustolakul hadith Dikatakan adalah para ulama Yang lahir atau hidup Sekitar tahun 300 hijriah dimulai 1 hijriah sampai 300 hijriah atau kurang lebih demikian mereka ini dikatakan sebagai para ulama salaf atau yang lebih sedikit dari itu kalau orang-orang sekarang juga tetap mengatakan sebagai ulama salaf antara tahun 400 hijriyah 500 hijriah masih bisa dikategorikan sebagai ulama salaf setelah itu ya kurang lebih sudah menjelang seribuan ya itu dikatakan sebagai ulama kholaf. Ulama kholaf adalah pelanjut para ulama salaf. Ajaran ulama salaf dilanjutkan oleh generasi berikutnya yaitu namanya ulama kholaf. Setelah itu ulama pada kurun modern ya sudah mendekati tahun-tahun sekarang ini ya. Mungkin 200 tahun sebelumnya atau 300 tahun sebelumnya barangkali kebanyakan ulama-ulama yang ada di Indonesia, ya. ini namanya mutakhirin, ulama mutakhirin, mereka boleh diambil pendapatnya asalkan tidak berbenturan dengan pendapat para ulama, Salaf maupun holaf punya ulama mutakhirin. Nah, kalau yang sekarang ini hidup, istilahnya adalah ulama kontemporer misalnya, mau ya, mau ya. atau bahasa Indonesianya kontemporer Banyak ya, ulama kontemporer ini Juga banyak yang Sekarang ada di dunia Barangkali Kalau Kiai Hashim Ash'ari ini Bisa dikatakan mutakhirin anak ya. beliau sudah Wafat terlebih dahulu ya Lalu zaman-zaman sekarang ya, Termasuk guru saya sendiri Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki Dan putra beliau Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Maliki ini bisa dikatakan sebagai ulama kontemporer atau yang hidup di zaman sekarang ini demikian dan seterusnya. Nah, mereka bisa diambil pendapat pendapatnya asalkan tidak bertentangan dengan pendapat para ulama salaf, karena para ulama salaf itu selalu mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad SAW sesuai dengan pemahaman salaf. Salaf di sini adalah ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti madhab secara akidah atau ketauhitan adalah mengikuti Imam Ash'ari dan Imam Maturidi Di dalam fikihnya mereka mengikuti empat madhab yaitu madhab Imam Hanafi, madhab Imam Maliki, madhab Imam Syafi'i dan madhab Imam Hambali Itu garisannya semacam demikian Salaf kalau dalam bidang tasawuf, nah mereka bersepakat sesuai dengan apa yang digariskan atau dirintis oleh Imam Al Junet Al Baghdadi, Rasulullah Taala Anhu. Imam Junet Al Baghdadi itu termasuk golongan ulama salaf ahli tasawuf yang dibingkai oleh syariat, jadi tasawuf bersyariat. Tasawwuf ber syariat itu perintisan dari Imam Junaid al Baghdadi itulah yang diambil oleh ulama al Sunawal jamaah mereka ini sebaris lurus dengan ajaran Al Quran maupun hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara ulama salaf jangan salah salah dengar kadang-kadang sekarang itu ada orang menamakan mereka adalah kelompok salafi bukan pengikut ulama salaf tapi pengikut syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang juga mendapatkan julukan sebagai orang-orang wahabi mereka mengaku sebagai salafi jadi ulama salaf dengan salafi ini beda ya? nah, orang-orang NU NO biasanya kalau menamakan santrennya ditambah sedikit salafiyah jadi salafiyah dengan salafi untuk orang Indonesia menjadi beda kalau salafiyah nah ini masih dalam garis ya runtutannya NU NO lah demikian. Tapi kalau kelompok Salafi sebenarnya adalah kelompok Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahab An Najdi dari Najd atau Riyadh, nah, dari Saudi Arabia. Ya ini bertentangan dengan kebanyakan ulama Salaf Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Yang mana ulama Ahlu Sunnah Wal Jamaah gampangnya di bulan sekarang ini. Rame-rame memperingati maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Mereka rata-rata Ulama alusina wal jamaah Pengikut madhab ulama salaf adalah Yang ahli memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallamah Sedangkan yang mengaku salafi Itu anti pembacaan maulid Anti pelaksanaan maulid Jadi tidak nyambung dengan para ulama Salaf Taala. Baik itu sedikit keterangan Untuk mengingat kembali Tentang kewajiban umat islam Harus mengikuti para ulama Salaf Perpekan teguh kepada mereka Kita baca Pelajaran berikutnya Yaitu alinia terakhir Pada halaman 18 Bismillahirrahmanirrahim Warawat <tuh> tobaroni An abid darda radhiyallahu anhu dan diriwayatkan lima atau barani dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang dinukil oleh Kyai Hasyim Asy'ari Inna akhwa fa ma aqafu ala ummati al-a'immatul mudhillun Ini sebenarnya hadis Nabi nih ya. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna akhwaf, inna akhwaf ama akhwaf. Sesungguhnya yang paling aku takutkan, yang paling aku takutkan dari segala macam ketakutan itu ala ummati akan terjadi atas umatku al-aimatul mubinul, yaitu tokoh-tokoh Islam tapi mubinul tukang menyesatkan. Jadi ada tokoh-tokoh Islam tapi menyesatkan. Kalau di dalam bahasa yang lain dikatakan ulama su, yang mereka dinamakan ulama oleh masyarakat, tapi perilakunya su jahat. Perilakunya perilaku jahat. Bagaimana? Yaitu orang yang mempelajari agama, mempelajari syariat, tapi tidak untuk diamalkan. Sekarang kan museum. Jadi ada orang yang belajar syariat Islam bukan kepada para ulama-ulama Islam. Justru kepada kaum orientalis Belajar islam Belajar hadis, belajar tafsir ya, Tapi kepada orientalis Hasilnya apa? Jadi tokoh-tokoh liberal Ya Kalau zaman dahulu kala Belajar itu ya mambaul islam Mambaul islam itu Di Mekah, di madinah ya. Zaman dahulu di yaman Di mesir, negara-negara islam ya. Ini tidak Belajarnya ke Boston, ya. Belajarnya ke Boston. Yang dipelajari, ngajinya kitab karmar, misalnya, ya. Dikupasnya macam-macam. Akhirnya pemahamannya berbeda. Dia berbaju Islam, tapi pemikirannya lepas dari ajaran Islam. Banyak demikian. Misalnya kadang-kadang. <tuh> Ada tokoh Islam sering tampil di koran, di majalah, di televisi, di radio. Tiba-tiba mengatakan bahwa orang wanita itu gak perlu berjilbab. Karena jilbab itu adat, hanya sekedar adat Arab. Karena kita di Indonesia gak perlu mengikuti adat Arab. Ya kalau di Indonesia ya boleh-boleh saja gak pakai jilbab. Nah Ini pemikiran-pemikiran liberal sebenarnya kalau ditelusuri... Pemikiran semacam demikian ini adalah mengadopsi dari pemikiran orang-orang orientalis. Siapa orang orientalis? Asli orientalis adalah orang barat yang mempelajari ketimuran. Yang dimaksud ketimuran di sini adalah agama Islam. Bukan untuk diamalkan tapi untuk dikaji saja. Mereka mencari barangkali di dalam ajaran ketimuran dalam kutip Islam... Itu ada kekurangannya Mau diungkap oleh mereka Menurut versi mereka Standarnya standar mereka Jadi kekurangan bukan standar umum Tapi standar orang-orang barat Padahal Islam Itu bukan Tidak sama dengan konsep barat Islam adalah Islam Konsep barat adalah konsep barat yang sama ya. Jadi gak tepat Mempelajari agama Islam dengan konsep barat Itu sama dengan demikian lalu saya gambarkan di dalam ilmu itu kan banyak macamnya ya. Ada ilmu biologi misalnya ya. Ilmu biologi gampangnya ilmu tentang anatomi tubuh manusia. Bagian-bagian atau bagian-bagian dalam tubuh manusia itu namanya ilmu biologi. Nah, di sisi lain ada ilmu perbintangan. Ilmu perbintangan, antariksa kalau dalam bahasa apa namanya? Dalam bahasa Indonesia ya. Kan enggak bisa itu. Orang meneliti dunia antariksa dengan ilmu biologi itu kan enggak bisa. Ya pasti salah. Antariksa yang diberikan besar itu diteliti dengan mata yang sedemikian kecil misalnya. Karena dianggap mata ini adalah memiliki ketajaman maka melihat hanya sekedar melihat dari kasat mata. Kemudian menganalisa ya salah semuanya. Karena bukan bidangnya itu memilihnya. Demikian juga orang barat. Orang barat ya tentu dengan pemikiran mereka. Saya anggap orang barat ini gampangnya dalam uh, kajian saya tadi itu sebagai orang ahli biologi. Sedangkan agama islam itu saya anggap dalam dunia antariksa. Gimana orang barat mau pelajari islam dengan ilmu mereka. Tentu gak sesuai dengan demikian ya. Nah, orang antariksa, antariksawan itu. Mereka ahli di dalam penelitian antariksa. Tapi gimana kalau suruh e, memasuki dunia kedokteran? Apa bisa mereka nyuntik Wah bisa salah kaprah ya. Bisa-bisa menyuntik orang yang pusing kena, apa namanya penyakit, misalnya pusing kena migran gitu ya, nah, disuntik dengan batuhu dari langit misalnya. Wah, ini kata baru rusak semuanya karena bukan bidangnya demikian juga tentunya orang-orang yang salah mencari guru, ya, salah mencari panutan maka mereka akan tersesat di jalan. Semacam itulah yang dikatakan sebagaimana apa namanya? hartis tersebut Al-Aimmatul Mudillud. Dia tokoh Islam tapi mudillun justru menyesatkan. Tokoh Islam justru menyesatkan. Sekarang ada kan? Kita selama ini sejak zaman Kiai Syekh Asy'ari, enggak ada namanya kiai NU ceramah di gereja itu enggak ada. Enggak pernah dengar Kei Singosari itu enggak ada dengar saya pernah ceramah di gereja itu enggak ada Mulai ke sepuluh zaman yang pernah kita dengar namanya ya Di Singosari, Batoh Hirbuku misalnya ya Apa lagi? Kei Nur Salim Apa lagi? Yang lama-lama? Kei Kusyairi misalnya ya. Pernah dengar beliau ceramah di gereja? Tak pernah dengar Itu yang ceramah-ceramah di gereja kan bikin-bikinan orang sekarang saja itu ya. Saya pernah dengar dulu ajaran GKJ Sipo dulu itu mengajarkan kalau apa musimnya Natalan kalian ucapkan selamat Natal demi toleransi. Ada GKJ Sipo zaman dahulu kah? ada. Di Cimosari misalnya ada kita suku misalnya pernah dengar nyuruh abah saya itu muridnya kita suku. Tidak pernah nyuruh. Ya, GKJ Sipo, kita aja yang masih hidup pernah menyuruh. Ayo kita bareng-bareng. Nanti kita tulisi di masjid ini Selamat Natal Dan buat tahun baru ada Tidak ada Itu kan bikin orang-orang sekarang Nah ini yang bikin-bikin kayak gini namanya Al-Aimmatul Muddillun Ulama yang sesat dan menyesatkan Naudhubillahimin Jangan ikut-ikut Kita ikut sespo spo kita aja ya Itu maksudnya Waroah Al-Imam Ahmad Diruatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal An Umar radhiyallahu anhu dari Syekhna Umar radhiyallahu ta'ala anhu Inna aqwa tama ala ummati sesungguhnya yang paling aku takutkan atas umatku atau terjadi atas umatku itu adalah kullu munafiqin ali min lisan kullu munafiqin Alimin lisan, setiap orang munafik, tapi lisannya itu lancar kalau bicara, orator, kalau bicara hebat, bisa menarik masa, meyakinkan pendengarnya, tapi dia ini munafik. Gimana munafik itu? Munafik itu apa yang dilakukan berbeda dengan apa yang diucapkan. Sekarang zaman zamannya ada orang aja ayo sholat rajin sholat sholat jamaah tapi dirinya tidak pernah sholat banyak yang demikian tulisannya luar biasa tapi dirinya tidak pernah melakukannya ini banyak tercatat wah kalau debat luar biasa ya kalau debat luar biasa tidak ada orang yang bisa mengalahkan orang ini dia hidup debat tapi amalannya tidak saya banyak membaca tentang perilaku tokoh-tokoh liberal itu banyak tidak sholat tidak ahli sholat mereka, ahli debat ahli berpikir, ya karena memang belajarnya di barat, di barat tidak ada ajaran sholat sholat lima waktu tidak ada di barat tidak ada dipelajari Islam, kalau kajian-kajiannya waduh, kitab gondol, kitab ini segala macam dihabisin semuanya, tapi tidak untuk diamalkan, hanya untuk diperdebatkan Nah, ini sudah banyak terjadi. Katakan apa tadi? Kulum, kul, kulum munafikin, alim lisan. Setiap orang munafik yang alim, alim itu pandai lisannya itu lancar kalau bicara. Ya, apalagi kalau menghadapi kiai-kiai sepo yang kurang banyak apa terlate di dalam dunia dialog. Rata-rata kan kiai-kiai sepo kita ini ya mereka ikhlas mengajar, kan gitu, mengajarkan kitab, mengajak salat, ya. Pemimpin wirid, Memimpin ini kan biasa ya, pemimpin tahlil, tapi disuruh debat jarang. Ah, coba kita zaman dahulu kala ini, kita saja kan jarang mengerti Ayo tahlilan, dalile apa? Sarwis apa apa dari kiai kan gitu ya. kiai juga paham, tapi tidak terbiasa untuk menyampaikan ketemu sama orang-orang salafi. Dihabisin kiai-kiai sepul itu kalau debat Kalah semuanya Karena mereka belajarnya memang belajar debat Ilmu-ilmu debat Ya begitu juga dengan orang-orang yang ahli Liberal-liberal itu kalau bicara luar biasa Menarik sekali Kiai-kiai sepul Ya biasa cuma ngajar Menerjemahkan, menerangkan Ya sudah kalah kalau omong katanya ya Kiainya kalah omong Itu bukan kiainya yang bodoh Bukan kiainya yang salah tapi di sini banyak munafikon, alimun lisan. Orang munafik yang lisannya itu memang alim, lisannya saja yang alim pointer lisannya ini. Wah luar biasa lancar. Nah ini ternyata yang paling ditakuti oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaul al-Manawi Rhammatullahi Taala, "Eh, kasiru ilmil lisan." Jahilul qalbi wal amal, yaitu banyaknya ilmu lisan, ilmu bicara itu pinter banyak, Tapi jahilul qalbi wal amal, hatinya bodoh dan amalnya tidak ada sama sekali Amalnya tidak ada sama sekali, tidak memberikan panutan yang baik Ittakhodal ilma, mereka itu mencari atau mengambil ilmu hirfatan sebagai perusahaan ya taat kalubiya untuk mencari makan atau mencari kedudukan. Jadi mencari albumnya itu ya untuk bangga-banggaan, untuk cari titel kan banyak sekarang ya, cari titel, mencari kedudukan, mencari apa jabatan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini gimana ya? Biar saya jadi pertama prosesnya gimana caranya biar saya jadi ustad nah, sudah kalau sedih jadi ustad kemudian keustatannya itu dijual gimana saya bisa jadi cari pangkat nah, dengan keustatan nah, kau sedikit akhirnya jadi toko lama-lama jadi kiai ya kalau jadi kiai mudah untuk mencari kedudukan apalagi zaman sekarang apalagi kalau memimpin misalnya memimpin sebuah majelis taklim minta masjid taklim. Misalnya di sini Pak Masjid Taklim apa nih ya? Masjid Bakter Magrib itu ya. Masjid um, ta Masjid Taklim Masjid Al-Isballah. hitung dihitung misalnya. Berapa ini? Jamaah saya berapa? 1 2 3 4 5 6. Oh, ada seribu Akhirnya cari kedudukan. Ya, misalnya cari ingin jadi anggota DPR misalnya, menjual saya punya jamaah berapa seribu kalau sempat pilih saya nanti saya akan mendapatkan ini ini saya sudah nah, melamar di partai akhirnya dengan bekal jamaahnya itu dia ingin mencari kedudukan di partai di ini segala macam musim nggak kayak itu musim sampai tingkat pusat mulai dari daerah sampai pusat itu ada orang yang memanfaatkan ilmunya untuk mencari kedudukan kenapa ke sana ya ada uangnya di sana. Ya, di sana ada uangnya, ada proyeknya, ada segala macam. Itu ada kadang-kadang. Ini katanya Imam Al-Manawi dikatakan ittakhadhal ilma munchari ilmu khirfatan sebagai tempat mencari uang atau perusahaan yata'akul at biha untuk mencari penghasilan di situ au abhatan atau fakhran. Nah, fakhron itu untuk kebanggaan. Bangga pamer di mana-mana. Yatazzadzu biha. Ya, mencan apa namanya? mencari pujian atau apa ya? berhias diri. Yatazzaz itu berhias diri dengan ilmu itu maksudnya untuk mencari masa. Tujuannya mencari masa. Bukan orang belajar ilmu untuk diamalkan lillahi taala, untuk menyembah kepada Allah. Tapi mencari ilmu tujuannya untuk mencari masa Orang kalau sudah punya masa besar Maka mudah untuk berbuat segala macam Alias banyak fasilitas-fasilitas yang akan didapati Tujuannya untuk kenikmatan duniawi Itu ada yang demikian ya, Karena itu kadang-kadang kita dengar di koran aja Mantan-mantan kiai ya? ditangkap polisi gara-gara korupsi kan ada ya Mantan kiai gitu ya kalau kiai masa korupsi kan gitu, karena dikatakan Inna ma Yahyaulloh ulama sesungguhnya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Kalau orang Indonesia ulama dikatakan kiai. Ya, kalau orang Urdu ulama dikatakan mullah. Ya, kalau orang Arab biasanya ulama dikatakan Sheikh kan gitu kan ya, gampangnya demikian. Atau orang zaman Tauli katakan imam. Then. Kalau itu kemudian dijadikan lahan bisnis atau lahan mencari apalah kedudukan di kalangan manusia, maka dia sudah Menyalai kodratnya di dalam dunia kewajiban mencari ilmu. Nah ini orang-orang kayak demikian ini jangan diambil jangan dijadikan pantan maksudnya gitu di dalam hadis ini. Yatunnasu ila Allah taala wa yaqirru huwa minhu ia sering mengajak orang untuk beribadah kepada Allah, ayo salat berjamaah, ayo uh, beramal ya, tapi dirinya tidak. Ayo kita is pokoknya yang baik-baik, tapi justru dirinya terperosok dalam dunia kejahatan. Orang semacam demikian tidak boleh diambil ilmunya atau tidak boleh dijadikan panutan. Warwatu tobaroni, diriwetkan oleh Imam At-Tabarani an kan dari Sayidina Ali radhiyallahu anhu radhiyallahu taala anhu. Inilah Atahowafu min umatimu muminan walamushrikon Sesungguhnya Aku tidak takut dari umatku itu baik menjadi mukmin atau musyrik Fakamal mukminu karena yang mukmin itu yang beriman itu Fayaquzuhu imanhu maka akan dijaga oleh imannya. Orang yang mu'min itu akan dijaga oleh imannya. Wamal musyriku fayak ma'hu kufruhu. Sedangkan orang yang musyrik itu akan tenggelam dengan kekufurannya atau kekafirannya. Artinya begini, umat Nabi Muhammad itu yang mu'min ya jelas, mu'min betul-betul kepada Allah jelas, dia akan selamat di dunia maupun akhirat karena yang mengamankan dirinya adalah keimannya dia kepada Allah Subhanahu sudah tinggal doakan saja, tinggal doakan saja mudah-mudahan main periman itu istiqomah dengan keimanannya, mudah-mudahan kita juga demikian Allah sedangkan orang yang musyrik kafir sudah, ya sudah mereka tenggelam dengan kekufurannya kita kan tahu fulan kafir misalnya, tahu kita contoh misalnya ya Obama Apa agamanya? Barak Obama apa? Agamanya Kristen kafir Itu sudah selesai Bukan ada andai-andai Besok Barak Obama itu Kalau mati kafir gitu Masuk surga atau tidak Atau masuk neraka Tidak usah dibahas Semua orang kafir Tidak ada masuk surga Selesai Jelas ya? Itu maksudnya Tapi katanya Walakin Atakawwafu alaikum Munafifun alimul lisan Walakin tetapi Aku sangat khawatir alaikum, Atas diri kalian Munafikon Adalah orang-orang munafik ahli al lisan Yang lisannya itu alim Lisannya itu seperti ulama Tapi dia hakikatnya adalah munafik Dulu ada Di zaman Sikna Ali bin Abu Thalib Jadi Khalifah itu ada seorang uh, Rohib atau orang Hindu Maaf bukan Hindu Ada orang Yahudi Rehbi Yahudi Yang alim Pinter Kemudian pura-pura masuk Islam Dia itu munafik Namanya Abdullah bin Sabah Namanya Abdullah bin Sabah Ini orang pinter luar biasa Jeli melihat situasi Ahli strategi Pada akhirnya dia menciptakan kekacauan dalam Islam Dia melihat Karena banyak hadis-hadis yang berwasiat, Nabi berwasiat agar umat Islam itu di samping berpegang teguh dengan Al-Quran, juga berpegang teguh dengan hadis, juga berpegang teguh dengan durriatul Nabi atau ahlu baytul Nabi keluarga Nabi. Ya. Nah, kemudian Abdul Qadir Shah ini melihat kalau orang berpegang teguh dengan Al-Quran sudah maklum pasti selamat. Kalau orang berpegang teguh dengan hadis, pasti selamat ajarannya pas. Nah, akhirnya dia membuat apa namanya? membuat aturan baru bahwa ini yang paling gampang orang itu di diaga untuk mengkultuskan. Mengkultuskan orang yang dicintai. Lagi nah, zaman itu yang dicintai adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan anak keturunannya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein, Sayyidina Ali, Sayyidina Abidin dan seterusnya ya. Kemudian Abdullah bin Safa ini pinter Kalau kita akan menyesatkan umat islam dengan Al-Quran susah Menyesatkan umat islam dengan hadis susah Mending jalur ini saja Maka dia mencoba untuk Membuat pemahaman kepada orang-orang yang awam Awam ini Mengatakan kita wajib mencintai Sayyidina Ali Itu kalimat bener Dan kita semuanya mencintai Sayyidina Ali Betul atau tidak? Kita mencintai Sayyidina Ali Cuma ada tambahannya Tapi Sayyidina Ali itu Kata Abdul bin Sabah Mengajak kawan-kawannya itu Adalah jauh lebih afdol Daripada Abu Bakar Umar, Utsman Dan Sayyidina Ali itu sebagai menantu Nabi Dan keponakan Nabi Maaf, bukan keponakan Sebagai menantu Nabi dan misanan Nabi Maka dia itu Ahlul Bet Sedangkan Abu Bakar Omar Uthman Bukan Ahlul Bet Lah ini Ahlul Bet keluarga Nabi Maka sesuai dengan Apa namanya Keyakinan kita katanya bahwa setelah Nabi wafat Yang patut untuk menggantikan Itu ya dari keluarganya Bukan orang lain Maka mulailah Sayyidina Ali diangkat. Menurut versinya Abdullah bin Sabah Adalah Khalifah yang sah Menurut Abdullah bin Sabah Dan kawan-kawan pengikutnya Maka menurut mereka Sayyidina Ali Mendapatkan wasiat dari Rasulullah Bahwa setelah Nabi wafat Yang jadi Khalifah adalah Sayyidina Ali Menurut Abdullah bin Sabah Dan kawan-kawannya Siapa mereka itu? adalah orang-orang Syiah. Lah, pencetus Syiah itu adalah Abdullah bin Saba. Jelas? Nah, kemudian mengatakan kalau demikian bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman karena dia setelah Nabi wafat kok yang menggantikan khalifah itu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman mereka adalah perampok-perampok jabatan. Menurut orang Syiah pengikut Abdullah bin Saba. Nah, di sini mulai banyak orang tersesat. Ya, orang banyak tersesat. Kalau kita halus enggak baca kan tidak. Tidak, kita tidak peduli Abdullah bin Saba orang pandai, tidak peduli. Yang penting bahwasanya di dalam Al-Qur'an dikatakan wa amruhum syura bainahum, bahwa urusan mereka, urusan pemerintahan mereka itu adalah syura bainahum sesuai dengan ayat Al-Quran adalah dimusyawarakan dan Alhamdulillah sepakat semuanya para sahabat termasuk Sayyidina Ali bahwa khalifah yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, khalifah kedua Sayyidina Umar, khalifah ketiga Sayyidina Uthman, barulah kemudian khalifah keempat Sayyidina Ali bin Abdul Talib dan itu Sayyidina Ali sendiri sepakat laku orang Syi'ah tidak sepakat kan aneh, mereka mengatakan pengikut Sayyidina Ali, mengatasnamakan dirinya pengikut Sayyidina Ali Ali kenyataannya mereka tidak sepakat dengan keputusan saya dengan Ali bin Abi Tholib. Karena apa? Ya karena mereka ini dipengaruhi oleh seorang yang munafik, alim aldisan, munafik, alim aldisan. Orang munafik, pura-pura masa Islam, alim aldisan, lisannya pandai untuk bicara. Namanya siapa? Abdullah bin Sabah. Ya kulu mata rifun, wayak malu matung mereka akan mengatakan ma'arifun apa yang engkau ketahui tapi waya ma'lumatun kirun tapi mengamalkan apa yang engkau ingkari jadi misalnya demikian ada orang mengajarkan puasanya khomer uh, khomer itu haram khomer itu haram dan apapun yang memabukkan hukumnya haram kan demikian ya kemudian dia ini tetap pertama dia mempertahankan rokok misalnya dia merokok setelah itu kurang nikmat ditambah sedikit rokok dicampur dengan tembakau yang berat misalnya apa tembakau yang berat itu tambah sedikit lagi dicampur dengan daun gajah. Wah, akhirnya dia dikatakan lo kamu kenapa kok flek gini oh iya kalau ganja kan bukan diminum, kalau bir kan diminum. Yang nggak boleh itu bir. Kalau ini ya boleh-boleh saja. Akhirnya ngaco demikian, ya ngaco. Ada tidak demikian? Ya kemungkinan ada. wong zaman sekarang, ya, wong zaman sekarang kan demikian. Oh, kalau tidak gitu, wah, minum. Kalau yang tidak merokok pertama minum, ya pil pil potret, ya, <laughs> pil potret pertama ya lama-lama kalau orang setepir botrel kurang, kurang apa ditambahi pil apa namanya ah pil koplo artinya ya wah ini Ustaz tapi ngombeni nebel koplo Ya kayak gini-gini ini yang membahayakan itu ya wah yang malu matungkirun kita ingkar masyarakat ingkar tapi orangnya ini justru teler kan gitu nakut bilamin tali nakut bilamin tali baik mudah-mudahan kita tidak terkena fitnah yang demikian ya dan tidak ketemu takotoko modal demikian mudah-mudahan tidak ketemu Allahu akam. Wa an Ziyad bin Hudair <tuh> dari Ziyad bin Hudair rahimahullahu taala qala beliau berkata qala li Umar bin Khattab qala li berkata kepadaku Umar bin al Khattab Sayyidina Umar bin al Khattab radhiyallahu anhu. Hal ta'rif ma yahkumul Islam Taukah kamu apa yang dapat menghancurkan Islam? Kul maka aku jawablah saya tidak tahu. Kalau beliau Sinau Mar mengatakan, ya tumbuh zallatul alim yang bisa menghancurkan Islam itu zallatul alim terpresetnya orang alim kejahatan orang alim itu yang akan menghancurkan Islam. وَجِدَلُ الْمُنَافِقِ وَجِدَلُ الْمُنَافِقِ ibil kitab dan orang-orang munafik yang ahli debat dalam urusan Al-Quran ahli debat, Al-Quran tidak dibaca tidak diamalkan, hanya diperdebatkan saja ya, Al-Quran yang hanya diperdebatkan saja oleh orang-orang munafik وَحُكْمُ aimmatil الْمُذِلِّينَ dan hukum yang keluar dari tokoh-tokoh mudilin sesat, tokoh yang menyesatkan. Wa nauzubillahi min dzalik. Contoh tadi itu, kalau zaman dahulu orang mengucapkan selamat natal hukumnya haram, terus ada tokoh sesat, rudilun menghalalkan hukum ucapan selamat natal. Kemudian ditulis di koran-koran di mana sekarang ini banyak diikuti. Maka pejabat-pejabat pun, karena sudah ada yang memulai, tokoh memulai mengucapkan selamat natal. Akhirnya pejabat di mana-mana mengucapkan selamat natal. Pejabatnya agamanya apa? Islam. Salah ini. Kenapa? Oh saya tidak tahu. Saya sudah ikut kiai fulan, ikut tokoh fulan, ikut ketua ini dan segala macam. Ini hukum yang bahaya sekali. Hukum yang bahaya. Kenapa? Karena hukum ini dipakai oleh awam, sedangkan awam zaman sekarang itu ya aneh. Saya katakan awam zaman sekarang itu aneh. Ya. Saya gambaran saya demikian. Ini ini untuk penggampangan paham saja ya. Misalnya ada Ustad, gampangnya saya lah kampangnya begitu ya. Ya biasa-biasa mengajar seperti sekarang ini, tidak pernah masuk TV. Karena anda masuk TV, ya paling dikenal orang saat masjid, mungkin kalau sini saat Singosari lah, ya itu satu. Terus ada satu toko yang tiap hari nongol di TV, padahal ngajinya itu salah semuanya, ngajinya salah semuanya. Ya, ya kalau kelas saya masih kurang lah, misalnya kelas abah saya atau Ki Holik misalnya ya, Ki Angkai Samsuri. Kan tidak pernah masuk TV. Betul tidak sih? Tidak pernah siaran di televisi Betul tidak? Beliau Masya Allah ilmunya luar biasa. Tapi dibandingkan dengan ada tokoh yang ilmunya bahkan ilmu guyonan tok Setiap hari masuk TV. Nah, sudah. Mengadakan pengajian. Sama-sama mengadakan pengajian di alun-alun malang misalnya. Di alun-alun malang. Sudah. Kira-kira Ramai mana keholik ceramah di alun-alun Malang dengan seorang yang biasa tampil di TV? Pasti yang tampil di TV menjadi panutan. Padahal yang tampil di TV belum tentu orang alim. Belum tentu orang Saya ini sering kali mendengar tampil di TV ditanya, tanya. Jawab ini. Ditanya demikian Wikipedia, nyebut nama saya. Saya mau tanya, gimana Orang wanita yang head lah Sekarang kan sudah ada Pembalut wanita soft Kalau dulu Orang wanita head itu kan Harum masuk masjid Karena takut darahnya netes Sekarang sudah ada pembalut wanita Dan aman Darahnya sudah tidak mungkin netes Gimana hukumnya Seorang wanita yang head Kemudian sudah pakai pembalut Apa boleh masuk ke masjid itu saya dengan telinga sendiri saya dengar jawabnya oh boleh kalau sudah pakai soft tag berarti sudah tidak apa apa masuk masjid la haula wallahu a'adilla bilad sebenarnya ya Ikhwan, urusannya wanita head masuk masjid bukan urusan darah menetes itu sama dengan orang laki-laki jono orang laki-laki jono kan tidak takut apanya yang netes kan tidak takut tapi tetap haram masuk masjid karena apa? dihukumi najis hukmi bukan badannya yang najis hukum orangnya ini yang dianggap najis wajib mandi besar wanita hat itu juga dihukumi najis hukmi bukan karena najis darahnya itu kemudian kalau tidak netes sudah boleh masuk masjid tidak demikian itu fikihnya semacam itu lah, karena ini sudah sering masuk di TV Biasanya model kayak gini itu jadikan panutan Masyarakat gandrongnya melihat TV Saya itu kalau ngaji di masjid Repot jalannya Greenways ini capek mending di TV Akhirnya dapat sumber dari toko-toko yang ada di TV Kalau sudah itu Panutannya itu Kemudian panutannya ini tidak benar Salah di dalam berfatwa Maka akan diikuti oleh Berapa banyak ni gula pemirsa ni, banyak kan? Ya, kalau kiai kiai kita di sah masjid berapa? Wah, banyak solat Jumat, solat Jumat saja susah meng mengucapkan solat Jumat untuk mengatakan ini halal ini haram kan demikian? Jarang kan? Ya, akhirnya panutanya, panutan televisi, wah yang kayak gini-gini yang bahay, yang bahaya yang seringkali terjadi apa namanya? Di akhir zaman. Maka dikatakan. Kola. Yahdumu huzalatul alim. Yang bisa menghancurkan Islam itu adalah. Zalatul alim. Tergelincirnya orang alim. Orang alim di sini maksudnya. Orang yang pandai agama. Tapi belum tentu benar. Belum tentu benar. Jelas ya? Baik. Wajidalu munafik untuk kita. Dan orang munafik yang senang bergebat. Tentang Al-Quran atau tentang assunah, tu ya. Banyakkan ini adalah aliran-aliran sesat itu banyaknya demikian ini. Wahapul ya. Ain Batil, Mubtilin dan hukum produk toko-toko yang menyesatkan Abu nah, min dari jelas ya. Bapak-bapak nah, dan ibu-ibu yang terhormat ini Allah. Karena itu marilah kita uh, selalu uh, kalau ada pengajian ulama-ulama kita yang benar. Ulama-ulama kita yang mengajari benar-benar Dengan ilmu Ikhlas kepada Allah Subhanahu SWT Mengajarkan kebenaran Sesuai apa yang diajarkan oleh ulama-ulama terdahulu Itu yang kita ikuti Jangan asal orang terkenal Sama sekarang tidak mudah eh Mengikuti orang terkenal tidak mudah Karena orang terkenal itu belum tentu alim Saya kasih tahu Orang untuk mencari kedudukan Sebagai orang tokoh Islam itu Banyak caranya salah satu cara yang ini sering dilupakan oleh orang orang aktif sebut saja kita bicara NU NO karena kita warga NU NO nih ada anak muda mulai dari muda dia ikut ibnu ikut ibnu nah, dikalah masih kecil ikut ibnu setelah itu dia kuliah dia pindah ke PMII ke aktif karena aktif di PMII jadilah ketua PMII Nah setelah selesai kuliah, dia bermasyarakat akhirnya dia adalah uh, masuk di Ansor. Karena di Ansor aktif, bisa menjadi ketuaan. So, betul? Orang tidak melihat dia bisa ngaji atau tidak ngaji, yang penting aktif Administrasinya bagus Ya tak? Nah, sudah, Biasanya dia ini ahli di dalam bidang apa ya? keorganisasian Wah kalau organisasi lainnya dia sudah hafal, itu Ibnu dimakan juga ya urusan PMI sudah hafal ini aturan mainnya ada ART-nya hafal unsur juga demikian nah begitu agak dewasa diangkat jadi pengurus NO dia ngaji nggak bisa ngaji oh, dia kuliah apalagi misalnya kuliahnya kuliah umum sebut saja dia ahli teknik sipil misalnya sekolahnya SMP ya SMA tapi aktif di organisasi kayak an karena anaknya orang NO sudah selesai terus Kemudian karena aktif diangkat jadi ketua. Apa anak cabang apa misalnya? Di MWC misalnya. Karena dia aktif akhirnya diangkat ke PW. Lama aktif diangkat ke PBNO, Sekarang pertanyaan saya, orang enggak pernah ngaji, enggak pernah ngerti ilmu tapi dia aktif. Bisa enggak menjadi tokoh? Sangat bisa. Itu zaman sekarang. Itu kalau lewat organisasi bahkan bisa saja diangkat jadi ketua PBNO karena aktifnya. Bisa, itu lewat organisasi. Ada lagi orang terkenal, ya orang Islam, tokoh Islam, lewatnya partai. Mulai dari, apa namanya, pengurus partai yang paling bawah, kecamatan, naik sedikit terus sampai partai Islam. Ya, partisam semacam P 3 misalnya, terus naik naik naik sampai jadi ketua partai. Tapi belum tentu bisa naik. Bahkan MUI. Di MUI itu saya tahu persis karena saya juga anggota MUI kan gitu ya Di MUI itu tidak semuanya namanya saja Majelis Ulama Indonesia Tapi ada yang dokter Dokter MUI Untuk apa? Menangi kedokteran Nah kalau dia aktif Maka bisa saja suatu saat dia akan menjadi ketua MUI di wilayahnya Karena ini paling aktif Tapi dia dokter ya Sampai naik-naik-naik Sampai mungkin juga suatu saat bisa menjadi ketua MUI tapi ilmunya ilmu kedokteran, tidak ngerti halal haram. Ini yang terjadi di zaman sekarang. Jadi tidak bisa umat itu kemudian hanya berpegang teguh dengan orang terkenal. Harus tahu backgroundnya, pondoknya di mana, ngajinya siapa Syekh Fulan harus tahu. Ya udah, guru-gurunya, estafet gurunya ke atas ke atas sampai enggak kepada Rasulullah. Atau jangan-jangan sampai kepada orang-orang Barat. Tahu du demikian itu yang perlu diteliti ya. Karena itu dikatakan inna hadzal ilmadinun fangguru amman taqutudinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama. Karena itu teliti dari siapa kamu mengambil ilmu itu? Belajar dari siapa? Gurunya gurumu itu siapa? Gurunya gurunya lagi siapa? Dipelajari sampai estafet kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang benar. Itu yang benar. Jelas ya? Nah, kalau gurunya nggak uh, jelas ya rusak semuanya apalagi anak muda zaman sekarang ada sekarang sheikh yang alim apapun bisa ditanya apa saja bisa menjawab ya bicaranya yang baik jawab tidaknya yang jahat juga menjawab namanya asheikh google oh, namanya sheikh google ya itu ditanya apa saja dia bisa menjawab luar biasa ini ya tidak ada di zaman sekarang orang lebih alim daripada google itu tidak ada ya tapi apakah kita bisa rujukannya itu saja? Wah bisa tersesat. Kalau ada anak ngajinya ke Chegok google, buahnya tersesatnya dan bukan tidak. Karena di google itu aliran sesat ada kok. Mau cari aliran apa? Ada. Dulu ada aliran apa? Aliran, ajaran cinta kasih kan apa apa dulu? Children, children of God kalau salah ya. Ya dulu itu ada ya ajaran cinta kasih. Itu kalau kita cari di Google ajarannya gimana? Pasti ada. Itu ada. Kalau kita ragingnya di Google ada. Wah, ajaran apa saja ada. Tadi saya sempat membaca ada ada ajaran di Aceh itu gafarat atau apa gitu ya. Ada gafarat Ajaran baru lagi. Katanya di situ ada Milatu abraham Ada ajaran baru namanya Milatu abraham Ane ane aja. Kayak gini-gini ada di Google itu ada tempatnya. Apa mungkin kita belajar pada Sheikh Google pasti sesat. Kecuali orang yang mengerti dulu ilmunya untuk menambah wawasan boleh. Tapi oh tahu ini salah ini benar ini salah, ini benar. Seperti demikian tukang ya ini tukang. Kalau ada orang belajar jadi tukang belajar jadi tukang suruh bikin tembok apa yang ada di depannya itu dipakai. Ada semen, ya, ada blau misalnya ada apa lagi? ada semen, ada belau terus ada apa ya? semuanya yang ada di situ ada awu, ada areng misalnya ya wah, paling ini bahannya coba ampur aduk ada no arenge, ada no, ini ini ya gak kuat, iya lah? karena dia belajaran betul? pokoknya apa sih kita ngarepnya no, ada ledok ada no, ledok kan gitu, rusak jadi bangunannya, betul? tapi kalau orang yang alim sudah artinya, apanya, insinyur dibelikan alat-alat Bangunan, mesti kaya satu toko, bangunan dok materialan, yo faham? Okey, oh, kiki, kiki, kiki, kiki kan gitu. Karena dia faham, betul? Tapi kalau orang baru, iki jam kiki apa? jam tak di no. tapi dipakai. Jadi apa <gum> namanya? Di kamar mandi misalnya, taruh di bawah, rusak kape, kaca mestinya di samping, taruh di atap, rusak semuanya. Karena memang bukan ahlinya Itu ibarat anak muda yang tak pernah ngaji buka Google buka agama rusak jadi Ya, naudzubillah min dzalik. itu kalau anak-anak kita yang belum pandai, belum pernah mengaji, kalau buka Google ngaji memang apa nak nyindhi baca, waduh, Waduh, api iki dikira api mbah bapake. Tahu-tahu banyak kejadian bapaknya NU. NO, begitu anaknya itu ngajinya sama Syekh Google, begitu bapaknya wafat, anaknya tidak mau tahlil untuk bapak. Kenapa? Katanya enggak sampai doanya belajar sama saya. Google akhirnya anak dengan ayah bertabrakan ilmu ini banyak terjadi bertabrakan pemahaman mudah-mudahan kita dan keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita ini ikut kita dan keluarga kita ikut aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan naudzubillahi minzalik barangkali itu bapak-bapak Ibu-ibu yang terahmati Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Walaupun minggu, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.